Halo teman-teman semuanya kami dari JPCC Worship uh, Lagu ini adalah lagu yang luar biasa untuk kami Sangat memberkati sekali Dan kami juga berharap lagu ini bisa memberkati teman-teman semuanya Dan judul lagu ini sampai, sampai akhir itu. hidupku soon. I'm